golong artis gaulnya jawa Timurco sudah lincah suaranya merdu lagi biar kota Briman jumbang bergoyang kembali goyang hae hae apora goyang hae hae sama nyumpalapapora ada snp indonesia ada ramayana juga ada ayu arsita nyumpalapapora Semuanya olha a